Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memudahkan kita menunaikan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yaitu sholat maghrib berjamaah dan juga Allah mudahkan kita untuk bisa sabar menunggu sholat isya' yang Rasulullah gambarkan menunggu satu sholat kepada sholat yang lain itu adalah ribat ya ribat itu berjaga di perbatasan kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan Antara sholat fardu dengan sholat yang lainnya Itu ada penghapus dosa Sehingga terkumpul beberapa keutamaan ya Pada kesempatan ini Yang mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita Untuk mendapatkan seluruh keutamaan tersebut eh Ditambah lagi Duduknya kita di rumah Allah ini Dengan tujuan untuk membaca ayat-ayat Allah Dan mempelajari di antara kita yang mudah-mudahan dengan itu Allah menurunkan ketenangan di hati-hati kita dan juga Allah memuji kita di hadapan malaikatnya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini pula Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita untuk sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua adalah keutamaan dari majelis ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada pekan yang kemarin, insyaallah dimulai dari malam hari ini kita akan membagi pelajaran antara magrib dengan isya ini menjadi dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah tafsir sebagaimana yang sudah kita jalankan dan pelajaran yang kedua insyaallah sekitar 15 menit sebelum Nishah, kita akan membaca satu hadis dan faidah faidahnya yang dibawakan para ulama dari kitab Riyadus Salihin. Ya, jadi ya pak ya kemarin ya. sudah kita singgung. Mungkin Maka. di sini ada kitab Riyadus Salihin yang di mungkin di, di, sini, di rumah. Oh gitu. Ya, ya. ya, gampang nanti pak. <laughs> dan insya Allah kita akan membaca dari kitab Al Faldoil bab Uju Bisowmi Romaban bab wajibnya saum puasa bulan ramadan jadi kita pria salih ini ya nah insyaallah pada pelajaran yang kedua ya nah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembacaan tafsir dan pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca dari tafsir surat Quraisy ya tafsir surat Quraisy yang kita sambung insyaallah dengan Surat Al-Fil ya Pada pertemuan yang lalu Mungkin terluput satu permasalahan Yang ini sebenarnya Amat penting untuk kita sebutkan Untuk kita pelajari Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Faliya'budu Rabbaha dalbayit Maka hendaknya mereka beribadah Kepada Rabb kepada pencipta kepada pemilik ya rumah ini yaitu Ka'bah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan setelahnya allazi ath'amahum min ju'i wa amanahum min yang mana dialah yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari ketah, ketakutan Ayat ini Barakallahu Fikum hampir sama maknanya dengan perintah pertama dan larangan pertama di dalam Al-Quran. Kalau kita baca firman Allah dari awal surat Al-Fatihah kemudian disambung ke surat Al-Baqarah kita tidak akan mendapatkan perintah tidak pula mendapatkan larangan kecuali sampai pada firmannya yaitu Ya ayuhan nasu. Budu Rabbakum al-Ladhi khalakukum, waladzina min kablikum, la'annakum ta'ttaqul. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Ya <tuh> wahai manusia, budu Rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, pencipta kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian alladhi khalaqalakum fil ardi alladhi ja'alalakumul arda firasyan dia yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian was samaa'a binaa'a dan telah menjadikan langit sebagai bangunannya wa anzala minas sama'i maa'a dan dia yang telah menurunkan dari langit air maksudnya air hujan fa minas thamarati yang dengan air hujan itu Allah mengeluarkan Berbagai macam buah-buahan Risqollakum Sebagai riski untuk kalian Kemudian Larangan pertama Fala tajualu lillahi andada Wa antum ta'lamun Janganlah kalian jadikan Tandingan untuk Allah Dalam keadaan kalian Mengetahuinya Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam surat Quraisy ini Allah meminta, menuntut, memerintahkan orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah dan Allah menyebutkan bahwasanya Allahlah yang telah memberi mereka makan, Allahlah yang telah memberi mereka keamanan. Di awal surat Al Baqarah tadi Allah memerintahkan kepada segenap manusia untuk menyembah Allah Subhanahuwataala dan Allah menyebutkan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat penciptaan. Kemudian nikmat bumi, nikmat langit, nikmat hujan, tetumbuhan buah-buahan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada andada wa antum ta'lamun. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, Beliau mengatakan Al-Khalikul Ikhdihil Asya Huul Mustahekul Ibadah yang menciptakan segala macam ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ia maka ini adalah sebuah keadilan. Ini adalah sebuah hikmah ketika Allah telah memberikan makan orang-orang Quraisy, Allah memberikan keamanan kepada mereka, Allah meminta agar mereka beribadah kepada Allah dan itu adalah sebuah keadilan. Itu sebuah hikmah Itu memang yang pantas untuk dilakukan Karena Allah yang menciptakan mereka Allah yang memberikan riski kepada mereka Maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi Sama seperti di dalam awal surat-surat Al-Baqarah surat Al tadi Ketika Allah menyebutkan Allah yang telah menciptakan manusia Allah yang telah memberikan riski untuk mereka Allah yang menurunkan hujan Allah yang menumbuhkan makanan-makanan It Kemudian Allah mengatakan, sembahlah oleh kalian pencipta kalian ini. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari sini menunjukkan betapa mulianya Islam. Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seorang muslim harus sujud, dia tidak sujud kepada yang lemah. Dia sujudnya kepada siapa? Kepada sang pencipta. A. Bedakan dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini Tuhan Bapa yang mencipta ketika meminta mereka minta kepada Yesus. Ia. Ketika naam Allah yang mereka yakini sebagai pemberi rezeki pada mereka, tapi kemudian mereka palingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Isa mereka menyembah ibunya Mereka menyembah roh kudus Yang itu semua bukan Allah subhanahu wa ta'ala Eh Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang dikatakan oleh para ulama Ketika seseorang Meyakini akan Tauhid rububiyah Tauhid rububiyah ini Mengharuskan dia Mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah Eh Rububiyah apa? Rububiyah adalah keyakinan Keimanan Bahwasanya Allah maha Pencip, pencipta Allah maha pemberi rizki Allah maha pengatur Ini tauhid rububiyah Ketika seorang muslim meyakini Bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta Allah lah satu-satunya pemberi rizki Allah lah pengatur alam semesta Ini dia baru mengesahkan Allah dari sisi rububiyah Dari sisi ini dia belum beda dengan musyrikin Quraisy ketika itu. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy seperti yang ayat sudah kita baca. Kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan di bumi, kata Allah layakulun. Allah orang-orang musyrikin itu akan mengatakan Allah yang maha pencipta. pencipta. Lalu apa yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin? Orang-orang muslimin setelah mereka meyakini rububiah Allah. Kemudian mereka memberikan ibadahnya. Ini ta'uhid uluhiyahnya. Hanya kepada Allah. Beda dengan musyrikin. Musyrikin minta kepada Allah. Minta juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah kedoliman. Kedoliman kalau seandainya ada seorang manusia. Yang dia meyakini pencipta saya adalah Allah. Kemudian ketika dia berdoa. Dia berdoanya tidak kepada Allah. Atau dia berdoa kepada Allah. Berdoa juga kepada selain Allah Apakah yang selain Allah itu mencipta Tidak Karena dia sebelumnya meyakini satu-satunya pencipta adalah Allah Apakah yang satunya memberi riski Tidak Lalu bagaimana dia samakan Allah Zat yang telah memberikan kebaikan Sedemikian banyak kepada dia Kemudian dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah Ini yang dikatakan Ashirkubillah Sehingga kaum muslimin Yang diminyalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari bersyukur akan nikmat Allah adalah ketika dia menghambakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Fil, dia dikatakan oleh ahli tafsir juga termasuk dari surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat ini bercerita tentang kisah gubernur Yaman. Yang ketika itu Yaman dikuasai oleh Habasyah, Ethiopia. Jadi Ethiopia itu pernah menjadi negara penjajah. Yang selain negerinya di belahan Afrika, dia juga menguasai negeri Yaman di negeri Arab. Ia dan gubernurnya ketika itu adalah Abraha. Habasyah adalah negeri Nasar dari dahulu. Iya. Dan Abraha ini cemburu ketika itu. Ya diceritakan di dalam sirah, Abraha cemburu. Kenapa orang-orang Arab di negeri Yaman mereka kerap meng- na'am melakukan perjalanan jauh untuk haji ke Baitullah di Ka'bah. Karena memang ibadah haji ketika itu zaman Jahiliyah pun telah ada. Warisan dari ajaran Ibrahim dan putranya Ismail alaihi masolatu was Orang-orang Arab ketika itu Di hari-hari haji Mereka pergi ke Mekah Sehingga Barakallahu Fikum Abrahah pun membangun Satu kanisah Satu gereja besar Yang tujuannya ingin memalingkan Orang-orang Arab Yaman ketika itu Agar tidak lagi ke Mekah Akan tetapi perbuatannya gagal Gerejanya tidak ramai, tidak didatangi. Bahkan ada seseorang yang malam hari masuk menempelkan atau membuang kotorannya di situ. Marahlah Abroha sehingga ketika itu dia meminta bantuan kepada negeri Habasyah kepada rajanya untuk bisa menghancurkan Ka'bah. Maka Habasyi, Najashi ketika itu, ya karena memang raja Habasyah diberi gelar dengan Najashi, ya. Nam Na dia mengutus bala bantuan pasukan perang Dan diiringi oleh gajah yang diberi nama Mahmud ketika itu Berangkatlah Abrohah dengan pasukannya menuju Kaabah Dan dia mendapatkan perlawanan Dari sekian kabilah-kabilah Arab Akan tetapi tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkan Abrohah Sampai akhirnya Abrohah masuk hampir menuju ke Kaabah Kemudian Allah Tabaraka Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu wahai Muhammad? Tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad? Kaifa faala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana yang dilakukan oleh Rabbmu? Apa yang dilakukan oleh Rabbimu terhadap tentara-tentara gajah itu. Ya. Abraha al-Habashi. Kata tafsir. Dia adalah Abraha al-Habashi. Wajayshihi dan juga bala tentaranya. Allazina ar aradu tadmirul Ka'bah al-Mubarakah. Yang mereka menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah yang Mubarak yang berbarokah, Kata Allah. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Maknanya alam yaj'al madabbaruhu min syarrin fi ibtalin wa tadyi'. Tidakkah Allah telah menjadikan makar mereka, tipu daya mereka, apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka rencanakan berupa kejelekan, Allah jadikan itu semua sebagai perkara yang sia-sia. Wa -sia. arsala 'alaihim tayran ababil dan Dia mengutus kepada mereka Tairon burung-burung ababil yang terbang mendatangi mereka dengan bergelombang-gelombang, yaitu berurut-urutan terus. E. Eh. Nah, wabahsa alaihim Tairon fijamaatin mutatahbiyah Allah mengutus kepada mereka burung yang datang dengan bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok terus menerus saling menyusul. Takdiru humbi hijar rotin mintinin mutahajir kata Allah wa arsalah alaihim Ta'iran ababil termihim bi min sejil yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil apa sejil? Bahtahalaihim Ta'iran fi jamaatin mutatabi'ah takdiru humbi hijar rotin mintinin mutahajir yakni melempari mereka dengan bebatuan yang dibuat Dibentuk dari tanah Yang kemudian dibakar Tanah yang bercampur air Kemudian dibakar Nah inilah yang Allah jadikan sebagai wasilah Kehancuran mereka Kata Allah ka makul Setelah dilempari oleh Burung-burung tersebut Allah jadikan mereka Seperti daun-daun yang Dimakan faja'alahum bihi muhatthamin bi'aura ka'aura qizril alyabisah Allah jadikan mereka tentara yang sebelumnya tidak dikalahkan ini sebelum yang tidak bisa dikalahkan ini Allah jadikan mereka dengan sebab burung-burung yang melempari mereka dengan bebatuan tadi muhatthamin sebagai orang-orang yang tertimpa dengan bebatuan layaknya daun-daun yang kering yang kemudian dimakan oleh bahaim hewan-hewan ternak kemudian diludahkan hancur ya kita bisa melihat bagaimana daun kering dimakan oleh sapi kemudian sebagiannya dibuang oleh sapi begitu kondisinya iya batu itu na na mengenai kepala mereka dan tembus sampai ke bagian tubuh yang lain iya sebagian mereka binasa di tempat itu pula sebagian mereka bisa lari sampulang ke negerinya seperti Abroha yang kemudian dia mati di sana membawakan kabar jelek untuk orang-orang di sana akibat dari orang-orang yang hendak menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang memang Allah persiapkan untuk menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh bukan hanya kejadian ini saja hancurnya Abrahah oleh tentara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya akan tetapi di tahun itu pula api yang disembah oleh orang-orang majusi di Iran sana di Persia sana yang mereka sembah mereka ibadahi tiba-tiba padam, tiba-tiba padam. Iya, ini adalah perkara yang dikatakan oleh para ulama sebagai naam yang perkara yang Allah persiapkan menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin, iya itu adalah sesuatu yang telah Allah gariskan penjagaan kepada Ka'bah. Kemudian dijaganya agama ini sampai nanti hari kiamat. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada jaminan untuk kita. Tidak ada jaminan untuk umat ini, ya seperti kita ini. Bisakah kita istiqomah sampai hari nanti kita dipanggil ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh Sehingga kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala harusnya ayat di dalam surat Fil kisah di dalam ayat ini kita ambil pelajaran tidak akan beruntung orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu Wataala mereka akan binasa apakah di dunia ini ataukah nanti di akhirat sehingga orang yang cerdas tentu dia tidak ingin untuk menjadi pewaris Abu Jahal tidak ingin menjadi pewaris Abu Lahab yang kisahnya sudah kita lewati. Tidak ingin untuk menjadi pewaris abrohah, karena memusuhi Islam kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahuwataala agar kemenangan itu Allah berikan kepada kita. Apakah di dunia ataukah di akhirat nanti? Allah wabillam. Bismawa ini yang kita baca dari tafsir kita.